Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bintang bu ya, saya mau nanya Sebenarnya Kalau untuk arti jodoh Itu apa sih bu ya Dan kalau misalkan ada seseorang Yang menikah Dalam satu kali gitu ya Itu nanti pada saat Jodoh akhiratnya itu seperti apa Dan yang kedua Kalaupun kita itu Menghitung-hitung kebaikan kita tapi semata-mata hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Itu termasuk uh, ujub atau tidak? Bu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah jodoh. Jodoh itu ya jodoh. Tutup sama jodoh. Sambung. Kalau masalah istri ada hari ini istrinya besok cerai. Jodoh menjadi tidak jodoh. Baik, ini adalah pembahasan. Nanti yang repot lagi ada orang yang jodohnya sudah mati, bingung tidak nikah nanti. Oh, baik. Ah. <tuh> Kalau bicara jodoh, jodoh ini bertemunya sesuatu dengan sesuatu. Manusia dengan manusia jodoh. Kita aja kadang-kadang ngomong, Masya Allah, aku kemarin baru mikir mau beli tiker lah, kok kamu datang jodoh namanya. Lah, kan tidak harus pernikahan kan jodoh, cocok sudah. Angan-anganku dengan angan-anganku cocok. Saya ingin beli kamu, ju jual jodoh, cocok. Baik, kemudian mungkin yang perlu dibahas adalah, tadi pertanyaannya kedua. Orang Yang pertama adalah orang berusaha untuk mencari jodohnya. Jodoh yang menentukan siapa? Allah. Anda berusaha. Anda berusaha, tapi kalau sudah ditentukan oleh Allah, ya tetap gak akan lari kemana jodoh itu. Benar, kalau Allah sudah sudah memberi, maka maka Allah akan mendatangkan jodoh tersebut, dan kita tidak akan bisa lari jodoh. Tapi kita harus berusaha untuk mencari jodoh. Semoga itu adalah jodohku. Dan begitu. Makanya Allah memberikan kepada kita akal, ada kriteria, ada akal untuk memilih kriteria, dan akalnya akal orang yang beriman. Tunggah ulmar ratu liarbain, jika kau ingin menikah, Carilah wanita yang seperti ini. Agamanya paling dulu. Boleh cantik, boleh berharta. Boleh beri yang lembut. <tuh> akan tapi yang perlu kita utamakan adalah agamanya. Sama. <tuh> seorang perempuan kalau milih suami, mikir dong. Gunakan akal itu penting. Coba akal sehat akan selalu mau diajak berpikir. Anda seorang wanita. Apakah berani ngomong ya... Ya, nah itu kan jodoh saya. Nggak bisa ngomong gitu. bisa Ada orang hitam bau, jahat. Mau ngomong itu jodohku Ya, nggak mau. Nggak mau. Berarti akalmu tidak bisa nerima dia. Tidak pengen dia menjadi jodohmu. Kita berusaha mencari. adapun pada akhirnya ini tetap Allah yang memberikan. itulah jodoh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau jodoh kalau orang sudah menikah itu bagaimana nanti di akhirat. Ketemu lagi enggak? Nih cintanya sehidup hidup sematinya. <guluh> Bagus. Ketahuilah. Surga itu enggak bisa dibayangkan dengan urusan dunia. Enggak bisa dikiaskan. Kesenangan di dunia itu apa sih? Kesenangan di dunia adalah mungkin urusan syahwat, laki perempuan, makan. Itu kan kesenangan dunia. Ukurannya ahli dunia. Tapi kalau sudah berada di surga, kesenangan ada di saat melihat Allah, di saat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat dibanggakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesenangan di surga ini nggak ada tandingannya. Jadi mana yang lebih menyenangkan, paling menyenangkan dan paling indah adalah di saat melihat Allah dan melihat Rasulullah. Semoga kita bisa melihat. Nah cuman kalau masalah urusan selain itu itu adalah makhluk Nabi Muhammad iya makhluk Bagaimana makhluk yang paling dimuliakan, ada kebanggaan disampir sama Nabi, selain itu seperti korma, anggur yang disebut dan sebagainya kalau orang makan buah anggur di surga itu sangat enak setelah itu makan kurma juga enak, enaknya itu sepol, gak bisa nyifati mana lebih enak, gak bisa ngomong ini lebih enak dari ini gak enak jadi mutasyabihah, semuanya sudah Kok dia pun caenannya sangat enak. Enak kan mana dengan ini? Oh, enak juga. Bingung dia. Itu surga. Mungkin gambarannya orang di dunia ini, di dunia. Mana enakan mana orang berhubungan suami istri sama makan anggur? Hmm? Kan bisa kapan gimana ya? Saat sampai ke syahwat mungkin hubungan suami istri, dia kan lagi capek, ya mungkin buah anggur dia enak lagi haus buah anggur, buah anggur, bukan minggu anggur kau bukan anggur mabuk kan, buah anggur atau buah keperma, anggap buah apel ye, buah jambu, mana lebih enak? Tak bisa dibanding hal semacam itu juga, di dunia saja tak bisa bandingkan. Tapi sesuatu enak kalau sudah pada waktunya, ya kan. Lagi lapar, enaknya mah makan. Lebih lapar, bukan suami istri? Di sana. Lagi hubungan suami istri kok tidak ada, enggak. Jadi ini ini emang di dunia saja kita tidak bisa banding bandingkan. Cuma ketahuilah bahwasanya kalau sudah orang berada di surga, hubungan suami istri itu lihat, itu sudah martabatnya, martabat seperti martabat yang lainnya makan buah anggur dan sebagainya. Karena di sana bukan urusan orang membangkitkan syahwat lagi. karena khayalan kita itu masalah urusan ada bidadari nanti ini ibu cemburu dan sebagainya. Itu urusan orang di dunia yang masih mikir syahwat di sana gak ada lagi urusan syahwat lagi sudah, bukan urusan syahwat kesenangan bukan urusan syahwat apakah syahwat tidak ada, Allah beri syahwat tapi kesenangan makna syahwat itu kesenang, syahwat makan kan syahwat mau makan, sehingga kita senang makan, kalau bahasa Arab syahiyah, semangat, semangat makan itu apa namanya, nafsu makan nafsu makan, hubungan suami istri nafsu nafsu, nafsu, nafsu, Allah beri agar senang hubungan suami istri masih ada di akhirat nanti Cuman tidak bisa dikiaskan dengan saat ini. Jadi kalau sudah di insana nanti jangan mikir. Nah tapi kalau suaminya di neraka bagaimana? Semoga suami anda di surga juga. Suami neraka bagaimana? Kok mikir nanti? Saya tidak punya jodoh. Eh. Kok mikir? Kalau sudah di surga minta apa saja bakal dikasih oleh Allah. Tentunya yang nakal nih hatinya. Berarti saya minta suaminya orang itu saja nanti di akhirat. Eh, ini ini kan urusan syahwat sudah. Ngomongnya di dunia di akhirat enggak mikir gitu lagi. Misalnya Anda berkhayal ada seorang suami baik, enggak ya kan? Suaminya orang. Kalau di akhirat di surga boleh minta saja nanti saya di akhirat minta jadi istrinya dia. Itu kan Anda berkhayal di dunia, itu urusan syahwat khayalmu itu. Kalau di akhirat enggak ada itu semuanya. Karena apa? Kalau sudah masuk surga, Allah semuanya indah, tidak pernah terlintas di benak kita, tidak pernah mata kita melihat. Semuanya serba indah. Dan semua akan diatur oleh Allah dengan indahnya jadi makanan, minuman semuanya. Anggur yang dia anggur enggak ada memabukkan di sana. Tapi semuanya indah. Susu dan sebagainya kan khayalan. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala kadang menggambarkan dalam Al-Qur'an sesuatu yang bisa kita bayangkan di dunia itu untuk mendekatkan pemahaman. Tajri min anhar ada sungai yang mengalir. Kan gambarannya indah kan? Ada rumah, tuhan ada sungai, oh kemericik suaranya ah, gitu kan? Ini kan untuk mendekatkan agar kita rindu keindahan. Tapi keadaannya nanti tak seperti itu. Hari ini kita melihat kemericik air, ada sebuah tanah, ataunya ada sungai itu cecuk cecuk cecuk ah, ada air terjun suaranya indah. Itu kan di dunia. Tapi di akhirat itu tak? Di akhirat semuanya sangat indah. Dan jangan bicara sahabat. Tak ada istilah cemburu nanti di sana Tuh. Suami saya sampai sama bidadari. Nah, ini ada hayalanmu yang ada di dunia. Belum apa-apa sudah cemburu. Masuk surga dulu nanti gak akan ngomong lagi. diem sudah. Tunggu aja surga. Surga Allah. Hah? Kemudian kalau ada bicara bidadari dan manusia. Ketahuilah. Ma ma wanita dunia itu jauh lebih mulia daripada bidadari. Sebab istilah bidadari yang disebutkan dalam Al-Quran. Hadis Nabi itu nanti di surga tidak beda seperti buah-buahan yang lainnya. Tapi manusia, wanita, ahli surga adalah ada amal solehnya. Keindahnya tidak bisa dibanding dengan bida? Bida dari. Bida dari Allah ciptakan di dun, di akhirat nanti di surga. Tapi wanita, ahli surga dari bumi punya amal soleh, keindahannya tidak bisa dibanding. Tidak usah cemburu nanti. Jadi kalau di dunia itu ibaratnya begini, Anda cemburu sama kucing. Masa ya Allah, suapiku muluk kucing. Suapiku muluk kucing. Ini urusan kucing. Bukan bandingannya itu, kan gitu. Di akhiratnya ada, ada suinan, ada penuntut. Nggak adil Allah, ada bidadari, enggak ada bidadara. Nah, ini punya istilah, kemana-mana omongannya ini. Masuk surga dulu, nanti baru diem. Jadi kalau sudah di surga, enggak ada. Wanita ahli surga, Anda itu kalau di surga, enggak bisa dibanding dengan bidadari. Bukan bandingannya. Karena Anda punya amal soleh, Anda punya sholat, Anda punya ibadah jadi bukan bandingkannya, bidadari itu adalah pelengkap yang ada di sorga seperti halnya ada buah buahan yang ada di sorga, itu pelengkap baik ini saja insyaallah